Kata imam Yahya ibn Muad Qalbu Itu seperti Kuali Panci di sana ada Sendok Cintung Atau apa orang bilang Apa yang terambil Dari sendok ini Dalam isi kuali itu yang akan kamu rasakan Kamu ambil Kalau isi kuali itu manis Sirup misalnya Kamu cicipi Manis Kalau isinya Pedas misalnya Kamu ambil kamu rasakan pedas Kalau isinya pahit, jamu misalnya, kamu rasakan pahit, dan seterusnya. Apa yang terambil dari sendok, terasa kamu cicipi pedas manis dan seterusnya pahit, tergantung apa isi dari kuali itu. kata Imam Ibnu Qayyim mengkomentari, Pernyataan Imam Yahya Ibn Muad Begitu pula kolbu Kolbu itu seperti kuali Sendoknya lisan Kolbu itu sariroh Tersembunyi, tersimpan di balik sini Gak ada yang tahu Kuali Selama belum kamu cicipi Gak ada yang tahu isi kuali ini apa Bagaimana rasanya pedas, manis, pahit Kuri Gak ada yang tahu Begitu disendok, begitu dicicipi orang akan tahu Ternyata isi kuali ini pedas Manis Begitu pula kolbu, tersimpan Dari mana diketahui isi simpanan ini? Dari lisannya lisan ini sendoknya Dia yang mengambil dari dalam kolbu Tertuang dari lisannya, keluar Maka apa yang kamu ucapkan Apa yang kamu bicarakan Menunjukkan itu isi kalbumu Kalau itu kebaikan isinya Khair Wataqwallah Wal ilm Maka yang terucap di lisanmu Ya kebaikan, ilmu, nasehat, amar-ma'ruf, dakwah Sesuatu yang kalimah ta'yibah, membuat orang senang Menanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Mendamaikan Saudaramu mukmin yang satu dengan yang lain mempererat Ukhuwa, cinta, kasih sayang diantara mereka Karena itu isi kalbumu Sebaliknya Wal'iyadzubillah Jika yang terucap itu jelek Isinya permusuhan, kedengkian, hasad Permusuhan, persetruan, fulan gini, fulan begitu Isinya umpatan, kalimat-kalimat kotor, tidak senono Menyakitkan hati orang, dan-dan yang Banyak sudah hadith wala haraj Menunjukkan berarti Itu isi kalbumu Lisan Ini sendoknya Dia tinggal ngambil dari kualinya Apa isi kalbu itu Itu akan terlihat dari lisanmu Orang akan tahu Fulan Kalbunya Baik Dari mana diketahui Dari tutur katanya Dari perangei, sifat, dan akhlaknya. Fulan jelek, kotor hatinya. lu dari mana diketahui itu seri roh tersimpan? Iya. Tapi sendoknya terlihat. Omongannya, sifat, akhlak, pergaulannya. Akan terlihat dari semua itu. Maka kewajiban pertama seperti Ibnu Sebutkan Adalah Menjaga Selalu ketakwaan kepada Allah Dan membenahi sari roh Membenahi Hati Membenahi keikhlasan Dan itu terus Tidak ada henti untuk dibenahi